Mbak Zeti, apa komentar Anda? Jauh, kalau memang semuanya seperti itu, mbak semua salah, atas salah, Bawa salah. Muda tradisi, mbak. Besok kalau kita enggak jawab, enggak kan kayak tadi aja. Doktor cerita dia mau ke kerudangan Itali, ya mbak. Sehari dinunggu nunggu sebentar kan dia dia doktor pasiennya sudah banyak yang antri. Ternyata sehari dinunggu juga enggak dapat apa-apa. Akhirnya dibilang gini, memangnya harus bagaimana prosedurnya? Oh, pakai calo. Akhirnya dibilang ya udah dia gua pakai calo aja dia daripada gua sok-sok pengen idealis, pengen jiwa antri-antrian. Ternyata gua enggak dapat sama sekali. Sementara kerjaan dia di belakang banyak. Akhirnya main lagi, ya udah suap-suapan jadinya, gitulah, mbak. Sudah tradisi begitu, tuh, sama. Bagaimana dengan perhatian pemerintah terhadap masalah ini? Belum ya, belum kelihatan. Anda sendiri pernah mengalaminya? Iya ya bikin KTP aja deh, Mbak, contoh simpel. Itu kalau kita nggak pakai skop nggak jadi-jadi kalau KTP-nya. Misalnya 10 ribu jadi 50 ribu ya. Bukan di layan, ya kita nggak usah datang. Pasarnya udah datang dengan sendirinya. Dibandingkan kalau kita harus antri berjam-jam, belum tentu dapat juga, Mbak. Lalu bagaimana dengan KPK, Mbak? itu sina dipikiran talenan mereka mereka pikirkan adalah atas ya. Tapi atasnya juga enggak begitu dipikir enggak nerpi deh aku. kita sama-sama berdoa. Jadi mudah-mudahan ya paling benar sih langkah kita jalankan adalah berdoa sama Allah ya. Biar pimpinan-pimpinan -pimpin kita berjalan istiqomah jalan yang benar itu aja harapan kita. Terus juga kalau kita cuma sendiri berpindah yang lain enggak ngikutin kan juga enggak enggak ada itunya. Masyarakat juga sering kali melakukan suap bazeti. Ya sebenarnya masyarakat juga nggak mau nyiap, udah antri berjam-jam tapi nggak dapat apa-apa. Sementara di belakang itu kita punya pekerjaan banyak, mbak. Gak diladenin juga, soalnya susah, mbak. Susah banget deh, gitu loh. Kecuali kalau kita bertahan berhari-hari untuk antri ya, untuk bikin satu tanda tangan kedutaan Italia aja misal antrinya tiga hari, rugi banget kan. Sementara kerjaan lain kita masih ada, gitu. Loh. Aku sih manut aja kata pemerintah deh, mbak. Baik, terima kasih mbak Zeti. Demikian Topic of the day bersama model senior Arzeti Bilbina. Saya Dewi Sintawati.